Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahin Ahmadun wasta'inu. Wanasta'inu wanastahdi. Na'udzubillahi min syururi anfusina a'malina. Man yattallahu fala Wa man yudhill fala Wa asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wasallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad Kama shallaita wa sallam tabaarak taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin annaka Hamid Majid Kali ini kita akan berbicara tentang emosi emosi manusia Emosi itu artinya perasaan Emosi atau perasaan itu penting sekali untuk hidup kita Manusia tidak akan dapat hidup tanpa emosi Tanpa perasaan Tetapi emosi itu sebagai suatu senjata tajam Atau peledak Harus dipakai dengan cukup hati-hati tidak boleh diloskan Memainkan kita Dan juga tidak boleh dibutuh Sampai juga membunuh kita Jadi Kepandaian mempergunakan alat penting Yaitu perasaan Bisa kita capai Jika kita bersama-sama Memegang Ajaran agama Secara teguh dan kokoh Bisa kita menjinakkan yang belum jinak Menguatkan yang belum kuat Kalau kita memang betul-betul sebagai mu'min Emosi kita akan terpimpin Dengan otak yang dipimpin oleh hikmah Dan hikmah adalah daripada wahyu Allah Memang orang yang tidak punya perasaan <tuh> Adalah orang yang tidak bisa bergaul dengan sesamanya namun sebaliknya orang yang terlalu besar perasaannya terlalu berperasaan juga tidak bisa bergaul dengan manusia salah satu emosi kita yang ada pada kita namanya syahwat syahwat itu artinya nafsu nafsu selera atau keinginan seperti nafsu makan Nafsu untuk menjadi kaya Nafsu dirai Nafsu ingin berkuasa Dan lain sebagainya Nafsu makan tidak boleh kita hilangkan Nafsu makan perlu diatur Cuma Yang diatur adalah makannya Makannya yang halal Jangan makan orang punya Jangan ada keinginan makan yang enak-enak Lezat tetapi pencariannya Saluran pencariannya tidak teratur Yang mengambil daripada yang haram Inilah yang dilarang oleh agama Tetapi nafsu makan Boleh kita biarkan Selama nafsu itu tidak sampai melampaui batas Begitulah ajaran agama Islam Emosi kita merupakan getaran-getaran Atau arus-arus yang dirasakan oleh manusia di waktu ia menatap satu kejadian dalam hidupnya jadi emosi atau perasaan itu akan segera bergerak menyala atau padam bila kita berhadapan dengan sesuatu kejadian misalnya kalau kuping kita yang selama terbuka ini mendengar orang mencaci-maci kita Mengatakan bahwa kamu ini adalah maling Padahal kita tidak maling Maka emosi marah akan mengeluarkan Kotaknya emosi marah akan mengeluarkan eh, marahnya Di dalam saat itu pengontrolan pengeluaran bahan yang keluar ini harus teratur Tidak sampai melampaui batas Umpamanya ada orang mengatakan begitu kepada kita. Kita tak tidak dihalalkan untuk membunuh dia. Tidak dibolehkan. Jadi kita marah. Tetapi kalau kita memang betul mencuri, itu emosi kita tidak marah. Lain emosi. Kotaknya takut itu keluar. Jadi takut kita rasakan di saat-saat itu. Inilah permainan emosi dalam kehidupan manusia Dan banyak lagi contohnya Itu namanya salah satu dari keajaiban roh manusia Yang mempunyai kotak-kotak simpanan segala sesuatu dalam tubuhnya Jadi tubuh kita yang kelihatannya tidak seberapa lebar dan tingginya ini Tidak seberapa dimensinya tetapi kandungannya adalah seluruh yang ada di jagat ini ada dalam kitabnya tubuh. Misalnya ilmu, ilmu itu pengetahuan, pengetahuan tersimpan oleh satu kotak namanya uteg alaq. Bila mana kita ditanya satu masalah, maka kotak itu terbuka menjawab masalahnya yang tepat atau yang tidak tepat kalau cara pencarian ilmu itu salah. Jadi kalau ada orang belajar bahwa khabar inna mansub dalam ilmu Nahu maka caranya dia belajar ini perlu dirobah. Khabar inna mesti marfu. Karena dia salah terima maka simpanan itu simpanan yang salah. Jadi waktu ditanya apa khabar inna? Dia bilang khabar inna mansub. Salah. Saudara-saudara, yang mengontrol semua emosi ini adalah roh. Jadi emosi itu bisa bekerja netral, bagus, kalau rohnya bekerja baik. Orang mati tidak ada emosinya. Jadi, tidak akan ada perasaan marah. Tidak akan ada perasaan senang. Jika ada coping ini mendengar satu berita mengatakan, e engkau dapat kiriman uang. Emosi senang keluar istrimu melahirkan senang ini namanya alfarah. farah saudara-saudara sumpah kita rasakan meliputi seluruh hati dan timbul bila mana kita terkena gangguan selanjutnya sakit sakit yang agak berat hati ini selalu sumpah merasakan tidak senang tidak enak itu namanya ada sebab dijahati orang atau cita-cita kita tidak tercapai. Perasaan-perasaan akan memainkan kita. Saudara-saudara, ini semua tidak boleh mempengaruhi jalannya agama di dalam tubuh kita. Jadi agama harus tetap terpelihara dan tetap mengontrol roh ini. Cara penggunaannya harus dibatasi seperlunya dan juga cara penyetopannya harus diatur seperlunya. Jadi tiap orang ada syahwat, misalnya birahi, nafsu untuk kawin. Ini semua orang ada. Seperti itu. Emosi itu, perasaan itu. Tetapi karena kita beragama, kita seharusnya sudah mengerti di mana kita letakkan syahwat manusiawi itu. Kepada yang halal atau kepada yang haram Kalau muslim mengerti Oh dia harus meletakkannya pada Yang halal Menurut saluran yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia Masyurah muslimin Tetapi Perlu kita ketahui Emosi itu ada nilai Seperti juga nilainya emas Emosi yang paling tinggi Mahal Harganya adalah emosi yang kita pakai menghadap Allah SWT ta Misalnya takut Takut itu asal mulanya tidak terpuji Seorang yang takut pergi jending malam-malam sendirian Seorang yang takut bayangannya sendiri ada suara eh, Malam dia takut Ada kerotok-kerotok di atas bumbungnya Atapnya dia takut Ini sikap tidak terpuji Ini emosi harus dimatikan Tidak perlu ini. Tapi takut Kepada Allah Ini emosi yang paling tinggi nilainya Dan kita harus memiliki ini Kenapa kita sampai Jumat mendengar khatib Diwajibkan oleh Allah untuk mengatakan ittakullah. Itu itu ada mempunyai arti takut, Takutlah kamu kepada Allah Takut menerjang larangannya Takut tidak memperdulikan perintahnya Takut kamu berbuat sesuatu yang kamu tidak ketahui padahal itu perbuatan cirik menjauhkan kamu daripada Allah takut seperti inilah yang dicari orang sebab ini takut mahal ini takut betul-betul pantas dan manusia akan cocok hidupnya kalau dia mempunyai perasaan seperti itu malu malu juga emosi kalau orang malu mencari nafkah ini bukan baik, ini tidak baik bagaimana dia kalau malu mencari nafkah lalu dia apa, ngemis ngemis lebih malu mestinya saudara-saudara itu mesti ditutup jadi malu yang paling anggol adalah malu kepada Allah seorang seperti saya umur sudah 60 tahun masih belum bisa sholat yang khusyuk ini mesti malu dong mesti malu bagaimana tidak malu sampai kapan saya menerima rezeki Allah begini banyak rezeki menerima kesehatan, menerima itu segala macam yang Obah gerak kiri kita ini merupakan nikmat. lalu menghadap dia saja tidak bisa tenang pikirannya. ini orang mesti malu dan malu digunakan di sini seperlunya bahkan sebesar besarnya tidak apa apa, Sebab ini penting untuk dia. kemudian malu pada diri sendiri dan kesenangan itu juga perasaan, tadi saya katakan saya duduk telinga saya terbuka, lalu ada orang memberitakan bahwa kamu dapat kiriman 10 ribu dolar saya senang, sudah terang emosi saya terus menggetar gerak dapat 10 ribu dolar, kiram itu namanya kesenangan tetapi ada kesenangan yang paling tinggi nilainya kesenangan apa itu? kesenangan dalam melakukan toat itu lebih lagi nilai Sebab ini Menyangkut manusia Dengan penciptanya langsung Misalnya kemarin Saudara hitung Saudara punya sholat Sudah mencapai lebih daripada 100 katak Ini saudara senang Merasa lega Itu kesenangan Yang oleh awliya ditebus dengan ratusan juta Kalau bisa Itu namanya kesenangan dan kesenangan seperti itu tidak bisa hilang. Sekali menggetar, dia mencatat dirinya di akhirat. Itu kesenangan yang bisa diharapkan, bisa diandalkan. Kesenangan semacam inilah yang harus dicari oleh seorang Muslim. Jika ada orang ada orang pula sebaliknya, kita ketemu orang yang senang kalau dia melakukan mausiyat. Ini pikirannya rusak. Ini orang perlu, ya katakan saja lah dia ini sakit Perlu diobati Sampai dia mengerti betul bahwa itu sebetulnya bukan kesenangan Kalau dia sudah tadung bisa melakukan maksiat Dia mestinya menangis Takut, malu pada Allah Itu baru normal Kalau orang senang melakukan maksiat Ini orang sakit, dalam keadaan sakit jadi, emosinya yang mengeluarkan kesenangan tidak normal. Harus dinormalkan. Walhasil, saudara-saudara, seorang mukmin perasaannya pasti halus. Perasaannya pasti teratur. Emosinya baik. Saudara-saudara, kita mendengar banyak hadis tentang apa yang disertakan oleh Rasulullah SAW perasaan kita bagaimana kadang-kadang tidak tergerak sama sekali perasaan kita seakan-akan tidak ada apa-apa di dunia ini seakan-akan Nabi tidak berbicara apa-apa dengan kita umatnya ini namanya perasaan kita tebal jadi ada manusia ini kalau bahasa Jawa yang kasar dikatakan dablek maaf-maaf ada orang perasaannya alus mendengar satu Ayat dia menangis Mendengar satu hadis Dia bangun guru Romanya Memikirkan sampai begitu Hebatnya Rasulullah SAW Satu contoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ana awalun nasi khurujan Iza bu'isu Wa ana khatibuhum Iza wafadu Wa ana mubasyiruhum Iza ya'isu Liwa'ul hamdi yawmal qiyamati biyadi Wa ana akramu waladi adama ala rabbi wala fakti Ini hadis kalau orang membaca Dia bisa membayangkan perasaannya akan tergugah Untuk mengenangkan manusia yang pantas dikenang Yaitu Nabi Muhammad SAW Beliau berkata Apabila bumi ini nanti di hari kiamat Perut bumi ini akan membongkar isinya berupa bangkai-bangkai mautah mauta, mayat-mayat sejak ratusan ribu tahun maka akulah pertama manusia keluar maksud Rasulullah SAW camkan wahai umatku bahawa akulah nanti yang pertama keluar bisa, dari bumi ini lantas dia, beliau berkata wa ana khatibuhum ida wafadu yaani ida wafadal nasu ala rabbihim yawmal qiyama fa ana khatibuhum kalau nanti manusia ini semua berduyun-duyun disorong ke satu jurusan yaitu mahsyar aku nanti yang akan berkhutbah aku yang pidato berhadapan dengan Allah untuk mengatakan kalimat-kalimat syafaat yang diilhamkan oleh Allah kepada aku itu khatib dan bukan khatib seperti saya di hadapan saudara ini khatib di mahsyar di muka ratusan miliar malaikat di muka ratusan miliar hamba-hamba dan begitu makhluk-makhluk daripada segala jin dan makhluk yang kita tidak tahu, beliau sawallahu alaihi wasallam. Ya Allah, walilah alhamdulillah ya umal giamati, wa anamubashiruhum idayyisu. Akula pula nanti yang akan memberita gembirakan umat manusia bila mana mereka sudah putus asa, sebab di masyar, menurut hadis-hadis yang sahih, matahari mendesak, mendekat, manusia berjejal-jejal, ada yang keringatnya sampai dekat hidung ada yang keringatnya sampai dengkulnya ada kelelep keringat sama sekali sudah. tenggelam itu waktu manusia sudah gelisah ya Allah, lepaskanlah kami dari tempat ini walaupun hatta ke jana masukkan sudah, sudah tidak kuat saat-saat itu suara syafaat akan terdengar oleh masyarakat itu melalui pengeras-pengeras suara ma'nawi kalau kita baca hadis seperti ini emosi kita tidak bergerak mencintai Rasulullah s.a.w yaa saya bu, ya, maaf-maaf um ya. saya terpaksa mengulangi tadi perkataan Ya agak dablek kita ini bagaimana ini manusia seperti ini dan ini manusia tidak pernah berbicara boros la yom tigu anil hawa in huwa illa wahyun jadi apa yang di ucapkan ini itu wahyu jadi bayangkan itu waktu ada orang yang sudah sampai begitu suaranya Orang misalnya yang banyak dosanya Belum selesai, belum dipanggil-panggil Belum dikasih kitabnya Belum dikasih rekan buku-bukunya Dia sampai mengatakan, ya Allah sudah Lepaskan aku dari tempat ini Walaupun kau masukkan aku dalam lawa atau sa'ir Jahannam sudah, aku mau sudah Asal aku keluar dari tempat ini Saat-saat itu suara-suara kalimat yang didengungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diucapkan ini saudara-saudara yang dikatakan emosi ya nah, emosi seorang muslim dalam soal-soal begini harus bekerja harus, otomatis sebetulnya sebab apa? nanti saya akan sebutkan dalam bab ini yang eh, bab keempat hal ini yang keempat yaitu jubilatil gulub ala hubiman ahsana ilaiha Saudara-saudara saya kira mukaddimah sudah cukup Marilah kita sekarang mulai membaca dektat yang ada di tangan kita Emosi manusia dan akibat-akibatnya Al-imfi'alatu arba'ah Jadi emosi itu terbagi secara garis besarnya empat Lazzah, wa'adha, wasyahwah, wabazah Kelezatan, gangguan-gangguan yang menyebabkan tadi kegelisahan dan sumpak dan lain-lainnya Kemudian syahwat yang berjenis-jenis Syahwat ingin berkuasa, syahwat memiliki harta Syahwat mempunyai istri dan sebagainya dan sebagainya Kemudian yang keempat ketakutan Ini semua sudah saya bentangkan tadi agak ringkas Cara sebab dan akibatnya Orang bisa malu Karena rahasianya dibongkar Ya korupsi lalu terbongkar Malu dia Nah kalau dia sudah tidak malu Berarti ini orang sudah Tembok Sudah tak bisa diharapkan lagi Dan itu sudah dianggap mati Nah Lalu ada orang marah Ini semuanya sebab dan akibatnya Bisa dipaham sendiri Sekarang yang kedua Iza sarratka hasanatuk Wasaat kasih aduk faanta mukmin. Hei, apabila perbuatan keji yang anda lakukan masih menyedihkan hati anda, dan perbuatan-perbuatan yang baik melegakan anda, maka ketahuilah bahwa anda masih tergolong mukmin. Jadi kita ini kadang-kadang berbuat baik, kita berasa lega seperti tadi saya katakan. Kalau orang emosinya sudah tertuju kepada Allah, sehingga dia dengan manusia ini tidak ada banyak ijir-ijiran. Katakan saja satu contoh yang paling menonjol yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimaki orang, dia tidak menjawab. Baca Al-Quran, mereka Quraisy mengatakan ini orang majnun, orang gila, dia tidak marah. Dikatakan ini tukang sihir, saher. Dia tidak marah. Dikatakan ini orang mau memecah belah bangsanya. Dia tidak marah, sebab dia tahu bahwa ini semuanya ini tidak tepat kepadanya. Dan dia marah kembali pun tidak ada artinya. Dilempari batu sudah mulai daripada mulut meningkat kepada tangan. Dilempari batu kakinya, dia tidak marah. Jadi Allah maha Allah maha tahu mi faenam layakalamu. Ya Allah berilah hidayah pada manusia manusia ini, kaumku ini. Ini mereka orang yang tidak mengerti. Ini emosinya kepada manusia tidak terlalu sensitif, tidak terlalu hassas seperti kita misalnya. Kalau ada orang bilang kepada kita, kamu ini gila, marah kita, spontan. Datang salah satu petui menyeret serbannya. Sampai lehernya Rasulullah yang putih itu Merah Diseret itu serban Sebab serban waktu itu ya serban daripada Bulu unta yang kasar sekali Diseret begitu rupa Merah leher Rasulullah SAW Syedina Umar yang melihat lehernya sudah merah Dia dakwah Dia bilang ya Rasulullah Lepaskan ini orang aku penggal saja lehernya Rasulullah SAW bilang hei jangan, jangan, jangan, ada apa Tanyakan Dia mau perlu apa dia mengatakan ini memang Al-Tauhid Allah. Dia mengatakan apa-apa yang kau dikasih sama Allah kasihkan aku, jangan dimakan sendiri dan oh tidak tidak silakan. Saya mau kurma, ambil kurma, ambil ambil dia ngambil siapa daripada tempat simpanan kurma itu sampai banyak, sesudah banyak dia mengatakan apa saya boleh tambah, boleh ambil sesudah banyak diambil bilang kepada Rasulullah ya Muhammad bantu aku mengangkat ini. Rasulullah SAW mengatakan sampai di situ tidak tidak usah kamu mengangkat e, mengambil lebih daripada kekuatan kamu mengangkat ambillah sekuat kamu mengangkat kuat satu ton, setengah ton angkatan kurma ini, tetapi aku membantu dan orang lain membantu untuk kepentinganmu itu keserakahan itu tidak perlu kami didik kamu menjadi begitu maka itu orang merasa sendiri bahawa dia sudah dididik Dengan kata-kata yang sopan Dan alus dan tidak ada apa Karena Rasulullah SAW Tidak ijir-ijiran kepada orang ini Beliau tidak tambah jatuh Dan namanya malah tambah mulia Di sisi Allah dan di sisi manusia Betul? Begitulah contoh manusia Yang dikobarkan Atau dikileni Emosinya Tapi tidak bergerak kepada manusia Apalagi yang tidak perlu dilayani Kecuali kalau si A dituduh mencuri, dia harus membersihkan namanya. Saya bukan mencuri. Dia adu pengadu domba, dia mesti buktikan bahwa tidak mengadu domba. Begitu saya. Saudara-saudara, ida, tadi? Nah, ida serat ke hasanatuk, wasat ke syi'atuk, fa antamukmen. Jadi satu tanda bahwa kita ini betul-betul manusia beriman kalau kita ini merasa senang mengerjakan ketaatan dan merasa sedih kalau kita melakukan kekeliruan ya sama dengan orang bekerja sama majikan dia melakukan kesalahan dia merasa malu dan takut malu karena dia ini makan gaji tapi tidak kena pekerjaannya dan takut-takut dimarahi oleh majikannya Ini lumrah, pantas Tetapi yang aneh dan tidak pantas Kalau seorang manusia yang makannya daripada Allah Rizkinya daripada Allah Segala-galanya dan dia juga diciptakan oleh Allah Lalu dia mengerjakan maksiat demi maksiat Gak ada takutnya sama sekali Gak ada malu, gak ada takut Inilah yang perlu diobati dan so, ini orang sakit perasaan. Wa sa wa wa hasbi. Saratka hasanotuk wa sa'atka sayiatuk fa Kita Saudara-saudara harus menanya diri tentang alinea kedua ini. Apa kita tergolong orang seperti ini? Apa tidak? Kalau kita tergolong orang seperti begini berarti kita ini mukmin. Baik sudah, normal. Kita teruskan saja. Jadi kalau kita sampai keliru melakukan maksiat, ya kita harus merasa sedih, merasa cepat-cepat perlu bertobat, lalu merasa harus cepat mengambil ugu dan minta maaf kepada Allah swt dalam salat hajat yang kita lakukan. Yang ketiga, ida <tuh> <tuh> azza akuka faun ababilah. Eh, jika saudaramu bersikap angkuh, maka anda harus merendahkan hati. Apa dulunya ini? Apa tujuannya? Tujuannya seorang mu'min, dengan mu'min harus bersama, bersatu. Harus tepuk seliroh dan mempunyai perasaan. Kalau salah seorang di antara teman kita merasa dirinya angkuh akan diakorkan misalnya si A dengan si B tidak wawo, pasek-pasek mau diakorkan. Yang satu bilang, saya tidak mau diakorkan. Lalu yang satu ini harus mengatakan, tetapi aku masih tetap ingin akor denganmu. Aku ingin kembali seperti mana biasa denganmu. Itu dengan rendahnya yang satu ini nanti akan turun sendiri. Maksudnya jangan sampai ada perpecahan yang berlarut-larut di antara kaum muslimin. Maksudnya jangan ada suatu perpisahan dalam barisan kaum muslimin. Tetapi sungguh menyedihkan Kalau waktu diakorkan Yang satu bilang aku tidak mau Yang satu lagi bilang aku tidak mau Harapan tipis Untuk memulihkan keadaan akrab ini Jadi mestinya kita sama teman ini Merasa harus ketemu Meresapkan pikiran bahwa Persaudaraan harus terpelihara Kalau sana narik kencang kalau sana narik kencang, kita narik kencang. Dan putus ini berarti dua-dua bukan orang cerdik. Dua-dua orang baklul. Kita tahu ada tali, ada orang. Sana lencengi sini. Artinya sudah dua tidak bisa dipakai pikirannya. Jadi kalau satu naik sini ngulur. Terus. ulur terus. Kalah. Ngulur kita narik. Itu namanya Azza Ahuka Fahun. Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Salah seorang ahli politik di kalangan sahabat. Beliau berkata, "Laqan hadaini wa bainan nas syat manqadat." Coba antara aku dengan manusia ini selai rambut, maka itu tidak akan terputus. So, kalau mereka narik, saya ulur. Kalau mereka ulur, saya tarik. Tidak sampai putus satu rambut Ini, ini namanya orang cerdas. Orang mengerti Saudara-saudara, yang ketiga. Yang keempat. Jubilatil qulub ala hubbiman ahsana ilaiha. Hati manusia ini tercetak untuk menyayangi barang siapa yang berbuat baik kepadanya. Ini barangkali. Sudah merupakan watak manusiawi. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita. Kalau ada orang memberi kepada kita duit, membantu kita, membantu apa yang kita punya hajat. Ini kita pasti sayang pada orang itu. Pasti. Kecuali seorang da'i. Seorang yang tidak tahu budi. Dan ini dikecualikan daripada manusia yang normal. Tapi hati manusia yang normal akan tertarik akan menyayangi barang siapa yang memberi bantuan, yang menolong dan seterusnya. Jubilatilqulu ala hubbi man ahsana ilaiha, hadis. Tetapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita berbuat jahat kepada dia, ini sungguh tidak normal. Dan orang ini kalau dimasukkan dalam neraka pantas. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita segala-galanya. Ya, seperti mana saya sering-sering sebut. Gigimu, wahai manusia, rapi, tidak ada salah taruh. Mata anda, rapi, tidak salah letak. Kuping anda, rapi, dengan gedrangnya, dengan segalanya, dan indah mendengar dipakai alam. luar kita seperti matahari, air, udara, padi yang bisa kuning dan cepat dipetuai untuk kita makan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi apa balasan kita kepada Allah? Coba, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Lihat ini manusia-manusia yang di mana-mana membuat maksiat atau mempersiapkan tempat-tempat maksiat. Lihat sekarang bangun bangunan ini bangun bangunan bioskop, bangun bangunan objek objek pariwisata, hotel hotel mewah, untuk apa itu? Untuk baca Quran, haji, werid, itu sudah jelas untuk masyiyat, mengenak-enakkan orang punya tempat masyiyat, dengan bondo besar, bondo ini daripada apa? Coba, kan pernah saya katakan Nabi Allah Sulaiman waktu pada satu saat Ya Allah, aku ingin engkau beri kerajaan yang tidak akan engkau berikan kepada manusia sesudahku. Aku ingin bersyukur. Tetapi dengan apa aku mesti bersyukur? Aku pikir-pikir kalau aku bersyukur dengan otak saya. Otak ini daripadamu dan kepunyaanmu. Bersyukur dengan lidah. Lidah ini kepunyaanmu. Bersyukur dengan duit. Duit-duitmu. Dengan apa ya Allah aku mesti bersyukur? Allah mewahyukan kepada Sulaiman. Ya Sulaiman, kalau engkau sudah mempunyai fikiran seperti itu, maka sebenarnya itulah cukur. Sebab engkau mengenangkan pemberi, itu cukur. Artinya engkau tahu diri, engkau tahu budi. Tetapi manusia di zaman ini tidak tahu budi, saudara-saudara. Semakin diberi kesehatan, semakin otaknya dibuka untuk mencapai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teknologi itu dipakai untuk menghancurkan manusia dan alat-alat maksiat dipersiapkan saudara-saudara sampai kepada aliran-aliran hibis dan aliran-aliran Yahudi yang mempersiapkan segala fasilitas untuk zina daripada alat-alat perzinaan yang lengkap Sampai kepada pil-pil anti-hamil. Ini namanya mel melicinkan jalannya mausiyah. Ini balasannya Allah. Mestinya kan kita ini sayang kepada Allah. Ya seperti kalau saudara umpamanya tiap pagi ada orang mampir rumah saudara membawa keranjang berisi ayam satu ekor, susu satu liter, gula satu kilo, dan bahan-bahan belanja saudara sepen hari, selama lima puluh tahun dia jalan begitu, apa saudara tidak sayang kepada orang ini? Apa artinya ayam seekor dengan pemberian Allah SWT, napas satu menit, dengan ayam seekor kali seratus ribu tahun, itu belum belum memadai saudara. Tapi kenapa kita dengan Allah SWT tidak merasa cinta? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan Cinta ono aku iki hei, menuso, Cinta ono aku iki Engguriko bejo Tidak mahu kita cinta itu Buktinya apa? Buktinya kita langgar syariatnya Suruh pakai kudung saja Tidak mahu kita Apa sih keberatannya kudung? Kipu Tidak mahu kita pakai itu Ya mau, telanjangan-telanjangan Ajib apa tidak? Ini, disinilah perlu kita dan dan ini kita punya perasaan saudara-saudari. Baik yang laki maupun perempuan di antara kaum muslimin sekarang ini perasaan doublek sudah mulai menjalar hebat. Wallastaufirullah Tetapi sebaliknya manusia ini hatinya itu dicetak membenci orang yang berbuat jahat sama dia. Betul atau tidak? Kalau ada satu tangga saben hari ngelempar rumah Anda. Saben hari menyawati anak Anda Memukul anak-anak Anda Bagaimana perasaan Anda sama itu tangga? Bisa sayang? Ayamnya mengotori rumah Anda Bagaimana perasaan Anda? Bisa sayang kepada itu orang? Tidak mungkin Ini memang cetaan hati manusia Tetapi kita bisa memberi maaf Itu lain Tapi sayang tidak mungkin Sebab itu mengganggu Nah, sekarang coba kita lihat Eropa dan Barat Paling menganiaya kita Umat Timur Belanda, Eropa Pernah mengobrak, ngabrikkan Ekonomi bangsa Indonesia 350 tahun Menyedot hasil kekayaan kita 350 tahun Memecah belah umat ini Sampai menjadikan negara kita Selamat, nyaris menjadi negara Pisah-pisah Seperti negeri Arab ada Pasundan, ada negeri Cakraning Ratimundura, ada negara Jawa Tengah, ada negara Kalimantan Timur, itu semua dipecah, pecah. Supaya dia bisa melaksanakan sunatnya, dia punya setan, di Fede et pecah belah, kemudian kuasai mereka. Begitu perbuatan Amerika dan Eropa kepada kita, kita sekarang ini sayang kepada Eropa, coba. Tumon sampai orang kayak gini ini. Pakaiannya kita tiru. Apa buktinya saya? Ya niru. Sebab manusia ini tidak bisa dipecah hatinya, dilihat. Tapi lihat gejalanya. Kalau saudara meniru kepada gerak geris seorang dokter, tandanya saudara keranjingan menjadi dokter. Sayang menjadi dokter. Ini sekarang kita niru Eropa. Perempuan-perempuan yang dulunya baik di rumah sekarang keluar pakai rok tangannya sampai di bawah e, tangan terbuka roknya diangkat, diangkat, diangkat, ditinggikan, ditinggikan, ditinggikan sampai hampir mencapai pangkal paha, melihatlah ini niru mana? niru musuhnya dia apa dia kira kalau musuh kita tiru lalu itu musuh menjadi sayang kepada kita? tidak mungkin kalau musuh sudah menjadi sayang, Quran berubah al Quran mengatakan, "Lah tidaknya, Ashad الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. Kemudian Islam Nasara, al-Saabiyin ini semua musuh musuhnya. Engkau wahai Muhammad, dan engkau wahai mukmin sesudah Muhammad di mana saja anda hidup, anda akan temui di dunia ini paling sengitnya musuh adalah Yahudi. Ini perbuatan Yahudi, hipis Yahudi. Coba saudara lihat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya sini atau ditulis rapai, atau levis. Tas-tasnya anak-anak kecil-kecil Ditulis levi. Kantongnya di sini tulis lee, l e e. Dan celananya kadang-kadang ditambal belum rusak Ini semua meniru hipisnya Yahudi. Saudara-saudara, aneh Tandanya kita ini 99,9 belum normal Maaf saudara, saudara Harus kita akui Jadi supaya kita normal Kita tempatkan kita punya sayang ini Kepada yang pantas disayangi Allah Rasulullah Dan kita taruh kita punya kebencian Kepada yang pantas kita benci sebab dia mengganggu kita lebih dahulu. Apa kita kira kalau kita sudah berbuat seperti mereka. Lalu mereka sayang kepada kita. Kita tetap dianggap manusia kelas 3. Kelas 1 Yahudi. Kelas 2 orang kulit putih. Kelas 3 kulit sawah matang ini. Tetap tidak akan naik kelas 1. Begitu madhab dan aliran mereka. Sepanjang sejarah. Nah, kalau saudara mau tahu ini baca buku-buku mereka yang banyak Kalau perlu Kalau saudara sudah percaya pada saya syukurlah Kalau tidak baca buku-buku mereka sendiri <tuh> Kipling berkata Barat adalah barat Timur adalah timur dan tidak mungkin ketemu Kecuali kalau Temu per, seperti pertemuannya Tuan dengan yang dipertuan Boleh Pertemuan di arena penjajahan Dan sugesti percaya pada kami kami super kamu rendah sampai kita mau punya perasaan minder wardah yang kompleks baru bisa bertemu ya seperti sekarang. Nauwibil Allah minalaiq. Yang kelima yasharul maru ma'aman ahab. Ini hadis nanti di hari kiamat kita semua ini akan dibangkitkan bersama-sama gandengan dengan orang-orang yang kita sayangi di dunia. Seorang perempuan yang sayang yang tertarik yang seluruh bayangan dan emosinya terletak kepada Ava Gardner, Marilyn Monroe, dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama mereka itu. Seorang perempuan muslimah yang perasaan dan asosiasinya tertumpu kepada Aisyah, Khadijah, Fatima, dan perempuan-perempuan sahabat, istri Rasulullah SAW, seperti Ummu Salamah, Ummu Habibah dan bulan-bulan, ini perempuan akan dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka itu. Sabda Nabi tidak mungkin meleset dan sekali lagi saya katakan ini orang diwahyukan dia memang tidak suka berbicara banyak memang dia taruh kata-katanya di tempatnya Sesudah dia mendengar wahyu, baru dia bicara. Yuh syarul mar'u ma'aman ahab. Pemuda muslim, yang konon bisa sembahyang lima waktu, tetapi pakaiannya, pakaian John Lennon, dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama John Lennon. Dan dia jangan ngeresuloh, jangan memprotes Allah. Sahab Allah akan mengantarkan kepada ini manusia yang kau sayangi di dunia kau tiru laganya sepatumu kau tinggikan sampai sejengkal 20 cm ini semuanya adalah kesalahanmu jadi kamu sekarang karena kamu sayang ini kami taruh di tempat-tempat manusia itu dan jangan lupa itu akhirat nanti bisa dibayangkan oleh saudara seperti tanah, tanah rendah tanah tinggi kalau tanah rendah, panas ongkep dan di situ nanti akan Mengalir keringat-keringatnya ratusan miliar manusia sejagat ini. di situ nanti saudara tenggelam. Dan saudara pakai tanah longsor, panah di bawah. Nah kalau saudara di tanah-tanah yang tinggi, berserta para awliya, para ulama, para syuhada, kalau anda cinta kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, anda akan dibangkitkan bersama Hamzah. Dan saudara di tempat yang baik. Setidaknya di bawah naungan yang baik begitulah seterusnya. Ini kita mesti pakai patokan. Akhirnya saudara-saudara alinea ke-6, saya petik daripada karangan Mauludi. Mauludi salah satu ulama di Pakistan. Ulama yang boleh dikatakan ee, dialah sekarang dan hari-hari ini yang akan mencetuskan kehidupan muslim kembali di Pakistan. Dia termasuk salah satu tokoh yang mulai mengumpulkan pemuda-pemuda untuk digembleng menurut ajaran tauhid yang murni. Beliau berkata dalam masyarakat Islam kecantikan seorang perempuan, keindahan tubuhnya, pakaiannya, dan segala macam daya tariknya, sebab jangan lupa saudara-saudara ya tiap perempuan di muka dunia ini mempunyai daya tarik khos yang nanti akan ketemu satu jodoh yang mengatakan ini daya tarik cocok dengan saya dan dia kawin. begitulah di dunia ini, sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai matinya kita terakhir ya. jadi walaupun itu perempuan dikatakan oleh orang semua jelek tidak lama akan ada orang mengatakan ya ini yang saya cari ketemu, jodohnya itu bisa ketemu Masalah berapa panjang umurnya perjuduhan Ini masalah kedua Apakah sebulan, apa sepuluh tahun, apa sampai mati Itu masalah kedua Itu juga ada ketentuan Seperti ketentuan umur, ketentuan rezeki, dan lain sebagainya Tapi sudah jelas Nah, sekarang persoalannya Daya tarik ini Diperuntukkan siapa? Ini Tanda tanya yang dijawab oleh maudugi Dalam masyarakat Islam Diajarkan kecantikan seorang perempuan Keindahan tubuhnya, pakaiannya Dan segala macam daya tariknya Kesemuanya itu diperuntukkan Hanya kepada suaminya Jelas? Saudara -saudara? Hanya kepada suaminya Tak lain karena Dialah yang berhak penuh Untuk menikmati segalanya itu Saudara-saudara, mari kita sekarang tinjau sepintas lalu kehidupan kita di zaman ini. Di zaman ini karena kita ikut wahyu setan, kita ikut patunya orang-orang barat dan Yahudi, ini kita balik. Jadi seperti orang yang jalan terbalik, kepalanya dipakai jalan, kakinya di atas. Semua daya tarik perempuan diperuntukkan untuk luar Suaminya malah suaminya tidak kumanan apa-apa, tidak pernah suaminya melihat ini perempuan baik, tidak pernah dia melihat cantik. Wah akhirudah wahum dia boset, akhirudah wahum di maaf maaf, dikampelang ni seperti yang di Inggris apa ini, akhirnya ditinggal, Habis ditaboi sebab dia salah menggunakan teori. Bagaimana seorang yang mesti berkepentingan tidak diberi wajah yang yang senyum diberi melihat pakaian-pakaian yang dia beli tidak pernah diberi kesempatan untuk duduk dengan kata-kata yang halus kalau sudah menghadap suami maka pakaian yang paling jelek mulutnya yang paling jelek mukanya masam nah ini orang bisa tampil berapa lama menjadi setengah malaikat dia harus musi sabar saudara-saudara ini terbalik jangan kita teruskan ini membangun budi mah. Suaminipun demikian juga. Sopan santunnya suami yang paling tinggi yang harus diberikan pada istri. Kesetiaannya pada istri dan kejujurannya kepada istri. Itu sebabnya Rasulullah SAW mempercontohkan ini sampai Rasulullah sebagai sayyidul awwalina wal akhirin wa sayyidul malaikati wal ins wa jami'il al 'alamin. Beliau menyapu di rumah tangganya Membantu Aisyah menyapu Apa alasan ini? Apa saya cakap Aisyah tidak bisa menyelesaikan Nyapu di rumah yang ukurannya 2 x 2,5 meter? Tahu saudara rumah Rasulullah SAW itu besarnya berapa? 2 meter x 2,5 Tidak lebih Jadi seperti mehrab ini kira-kira 3 kali saja masa saja ternyata Aisyah tidak bisa membersihkan rumah segitu tapi tidak kene sapu enggak cukup kene tak sapu supaya umatnya ini neli ini, ini. suami di rumah itu begini bantu di rumah kalau perlu nimba kalau perlu ee, ngepel enggak apa-apa itu tapi suaminya merasa angkuh kalau dia ngepel ini juga salah alhasil kita ini bekerja dalam masyarakat kita ini cara terbalik jadi so, kita sudah tidak pakai agama. Baju agama sudah kita lemparkan jauh-jauh, kita pakai baju barat. Ya ini soalnya. Yang kedua, adapun publik, khalayak ramai, maka mereka tidak berhak menikmati barang sesuatu pun dari perempuan itu. Jadi publik, khalayak ramai di pasar, di perapatan-perapatan, tidak diberi kesempatan oleh Islam untuk menikmati anu ayunya orang ini. Cantiknya istrinya siapa? Itu enggak itu jangan sampai ada mulut terbuka begini. Itu sebab merupakan friki. Dan friki ini buat orang yang jahat tidak akan didiamkan, akan diteruskan. Dikejar istrinya orang ini. Akibat daripada pelanggaran yang pertama tadi. Jadi ramai tidak berhab. filinya sendiri, ayahnya, ibunya dan manusia yang masih boleh masuk. Saudara lelakinya misalnya ada batasnya nanti saya bacakan. Apa tadi itu? Maka mereka tidak berhak menikmati barang sesuatu pun dari perempuan itu, kendatipun ayah dan saudara-saudaranya yang oleh Islam dibenarkan bertemu wajah dengan perempuan itu, masih dibatas nih. Jadi dalam batas-batas tertentu, misalnya Aa, misalnya apa tidak dibolehkan diperlihatkan pada saudara sekandungnya sendiri. Apalagi kepada luar, ini bayangkan di atas becak pahanya terbuka, semua mata menatap itu oleh Ya Allah, ia kembali berlumuran mausiat dan menyebabkan orang lain bermausiat. Ini dia mekol dosanya orang sebegitu banyak. Bayangkan dia satu hari menimbang berapa ton mausiat, kalau itu bisa diton. Barangkali tonasenya dah muat kapal induk buat mengangkat begitu. Masyarakat Islam keempat untuk gaya genit-genitan yang tidak bertujuan melengken, merangsang syahwat lelaki. Kecuali dengan jalan kawin. Jadi kalau dia memang sudah punya suami, suaminya ini ditunjukkan bagaimana dia bisa genit. Cocok. Saat ini berkepentingan. Dia berkepentingan dan dia itu juga berkepentingan Hanya kepada satu orang ini Tok Harus itu diperlihatkan Harus itu dipertontonkan Tapi kalau genit genitan model barat begini Akhirnya saling rebutan suami Maaf-maaf sudah saudara Kalau sudah sampai ke situ Sampailah kita kepada taraf kehidupan hayawani Jadi sudah kambingisme. Kalau sudah perempuan yang cantik sekarang ini, masih umurnya muda, dia berbuat sesuatu untuk menarik orang lain sampai orang lain itu tidak senang kepada istrinya. Karena dia melihat kecantikan ini, lalu dia tergoda oleh dia. Fa insyaallah tidak lama, kalau dia mulai tua sedikit, suaminya pergi kepada yang lebih genit daripada dia. Dan terjadilah apa yang kita tidak kan Dia kemudian nangis. Habis lah nangiskan orang, dia nangis. Ada istri yang ditinggal oleh suaminya karena dia. Sekarang dia ditinggal oleh suaminya istri tadi karena harus balas-membalas. Nah, kalau dunia sudah begitu, akhirnya orang laki saja yang merasakan nikmat Tetapi penuh dosa, perempuan yang sangsara terus. Ya ini yang dimaukan oleh Barat dengan emansipasi wanita Inilah gerakan wanita, gerakan wanita itu supaya begitu semua Siapa mau? mahu? Kan gerakan wanita tidak pakai, dalil Islam jangan di jangan diterima. terima Tolak saja, tidak apa-apa Walaupun tidak bergerak, asal hatimu senang di dunia Dan nikmat di akhirat Lagi gerak kalau hatimu berdebar-debar buat apa, wahai ibu, wahai perempuan banyak manusia yang berakal Buat apa? Kalau kamu mau ikut-ikutan tetapi hati menggerdek terus Kuatir suaminya datang, kuatir suaminya minggat Kuatir gitu, kuatir gini, buat apa? Lebih baik kamu hidup di dalam ni'mat Piara anakmu Yang akor sama suamimu Salat jamaah kalau perlu, pagi Habis asar apa, duduk bersama istri Itu ni'mat itu Rasakan tak coba ni'mat ini juga Baru kita bicara yang lain Karenanya dalam masyarakat Islam tidak ada ketelanjangan, tak ada pakaian tipis yang mencetak tubuh seorang perempuan lalu dipamerkan di muka umum. Ini tidak ada, ada. Hukum Islam tidak masuk ini. Ini termasuk larangan. Jika wanita di zaman ini ingin dikagumi manusia-manusia sesamanya, maka manusia dan wanita Islam ingin diribawi oleh pencipta. Jadi kalau hukum dan aturan barat ini mengeluarkan pakaian perempuan dengan serba pakaian yang indah, yang mahal, untuk dikagumi oleh orang, dan dia puas kalau dia kembali daripada satu kondangan untuk mengatakan, aduh, tadi aku dilihat oleh perempuan begitu banyak. Lega, maka wanita Islam tidak begitu. Wanita Islam ingin dikagumi oleh Allah. Ingin diribuat oleh Allah. Walaupun sesamanya tidak kagumi pokok tuhannya senang dengan dia inilah yang dimaukan oleh Islam dan inilah yang merupakan pengajaran buat kita semua wanita-wanita kita saudara-saudara sekianlah apa yang termuat dalam diktat ke-56 ini dengan komentarnya dan mudah-mudahan kita semua bisa menarik manfaat sebesar-besarnya daripada diktat ini Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk kepingin kembali kepada Allah dan mentera terlaksana itu semua. Abu Lukaulihadzaburastawwibillahi alaazim. Liva lakum, sairul muslimin muslimat, al-mu'minin dan al-mu'minat. Astagfirullahaladzim. Nauqulakulorahim. Sebelum kita baca doa bersama, maka saya harap saudara-saudara berkenan untuk menyumbang fatihah untuk dengan niat kemenangan umat Islam di mana saja mereka berada dan terlaksananya cita-cita mereka semua al-fatihah al-fatihah al-fatihah ilman limajlis muslimin waahid al-muslimin wa'in qomah ta'atul riyad wa fikhum liman amin ya rabbal alamin يا ربنا ترمنا لأننا ترمنا